Pak Tony, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Pak Tony Ya, memang itu ya、uh, Saya bandingkan aja dengan oprali Barang-barang di Indonesia tuh terutama saluran mahal sekali Itu jelas terangat Kita bandingkan aja kayak Apel ya, apel luar Kalau yang biasa-biasa Itu harganya t u cuma sekitar、uh, 18 ribu paling mahal. Apel l mahal. malang bisa 20 ribuan Begitu juga jeruk, jeruk medan tuh bisa 20 ribuan Jeruk luar aja cuma lima belas, dua belas u d a h u d a h ini u d a h enak gitu loh. Jadi、eh, kesimpulannya tuh memang biaya operasional di sini tinggi karena banyak penghutan-penghutan liar, belum lagi macet. Makanya pemerintah mau naikin bensin mikir-mikir u nih, macetnya tuh diatur dulu. Macet itu buang bensin banget. Nah ini pengaruh ke semua bisnis, m a k a sih? Hari, selamat pagi. Selamat pagi bu. Silakan Pari. Halo.、Oh. Kita perhatikan memang kita itu sedih ya Kita kadang-kadang lewat di jalan-jalan kecil gitu Ada mobil-mobil itu isinya adalah buah impor Buah-buah yang harganya Rp10.000-Rp8.000 Rp itu impor Pilihan buah lokal akhirnya lebih mahal p a r a h a l lebih buruk Ini emang dilemah banget Masa kita asem Jawa aja impor gitu Di kotak-kotak kita Semua pedagang kaki lima itu buahnya buah impor nyaris ya Artinya disini apa bahwa kalau urusan petanian r itu kan peran pemerintah, peran peneliti itu sangat penting. Kalau diserahkan ke、uh, para petani itu nggak mungkin jalan. Jadi harusnya kayak buah、uh, dan lain sebagainya itu pemerintah punya satu penelitian khusus. gitu ya. Jangan bukan hanya padi doang. ya. Sekarang kita ini menteri pertanian, urusannya kan padi aja itu. Jadi gampang sekali menjadi menteri pertanian di Indonesia. Karena ngurusin padi, kalau orang udah cukup makan beras s udah selesai seolah-olah urusan. Padahal semuanya buah kaki lima itu impor. Durian ini sekarang kagak ada yang nggak impor tuh, dari m a n a m a h Durian montong itu sekilo harganya ada dua belas ribu, empat belas i b u bagaimana bisa lawan? Artinya mereka di luar itu belum siap segemikian ya kita sudah jauh sekali ketinggalan. Padahal konsum konsumsi kita i t u luar biasa banyak. Ini urusan pemerintah banget y a g b e u m masuk. Agi, silakan h Pak Erlan.、Uh, kalau menurut saya sih、uh, memang s e r a n pemerintah masih jauh lah. petani-petani、uh, seperti jeruk di、uh, Matrausara sana ya, itu sampai dibuang-buang itu、hmm. karena n gak g laku、uh, karena sistem a n g k u t a n y a kurang bagus, padahal kalau sampai di Jakarta itu yang kita t a n b g a p k a tadi bisa sampai 20 ribu, lima 15 ribu padahal disana dijual 2.500 aja udah susah karena produksinya itu cost pro of, produksinya itu gak seimbang lagi Nah, kemudian cara memasarkan di, sampai ke luar negeri t g g a k didukung kita ini nggak pemerintahnya nggak mendukung sekali k i a tanya kita lihat aja tiongkok itu dimana sampai bisa keluar produk mereka ke indonesia ini atau ke luar negeri mereka pokoknya yang penting rakyatnya bisa terima uang bisa berputar uangnya kalau indonesia nggak yang dilihat keuntungannya dulu nah, itu yang saya pikir peran pemerintahnya itu Masih kurang bayi itu dari segi distribusi t r s i s i l a n g s g y a n macet, yaitu Jabodetabek. Terima kasih kembali, Pak Helan. Pak Ferry, selamat pagi.、Oh, selamat pagi. Silakan, Pak Ferry. Ya, saya kadang-kadang Indonesia itu sedih. Kalau saya bilang, Indonesia itu apa sih s a yang gak bisa panahnya bagus? Ya kan? Airnya ada, mataharinya cukup. Tapi sekarang saya lihat pemerintahnya juga kayaknya nggak ada apa nggak ada memihaknya sih. Udah gitu yang diurusin gak urusannya nggak yang nggak penting. Sebenarnya Indonesia itu pertanian itu harusnya the best loh. Kenapa? k a r e n a itu banyak sekali luar biasa. Tapi kenapa apa selalu kalah sama, sama China aja bisa kalah? Sebenarnya saya lihat juga p e m e r i n t a h nggak pernah sungguh-sungguh sih. k e r j a n y a s u m a separoh separoh. Entar setelah itu tinggal setelah itu tinggal. makanya kalau diambil sama negara lain n a itu udah g a k aneh lah kalau kayak gitu tuh terima kasih terima kasih Pak Ferry Pak Hendra Selamat pagi ya, Selamat pagi silakan Bapak saya kira pemerintah ini harus peran aktif baik di infrastruktur maupun、uh, sutranya karena kita lihat kalau kita bisa menguasai market、uh, di Singapura sekian besar pada waktu yang lalu kenapa tidak dan letak kita sangat dekat dengan Singapura Dan cara pengolahan di Pertanian Hasil, hasil produksi tani, Pemerintahlah t a n i p e yang harus ada Pengarahkan cara pengolahannya Ke petani Supaya itu bahan yang dihasilkan Itu tetap segar Dan pendirian kursor, kursor Di basic pertanian itu diperbanyak Sehingga dan Distribusi kesanapun Harus dijaga Dan cara pengiriman n y a dijaga Agar Apa yang kita hasilkan dari p e r t a n i sampai pengiriman di penjualan itu tetap bagus. Sehingga harga yang kita dapat pun bagus. Saya kira gitu. Jadi pemerintah, peran pemerintah yang harus berlibat di sini. Terima kasih. Ya Pak Renda, h Pak p r a b o w o selamat pagi. Pagi. s i l a k a n Saya cuma mau mengingatkan bapak-bapak ibu semua u n t u k tidak selalu menyalahkan pemerintah. Kita masih banyak punya universitas yang mengajarkan agrikultur atau pertanian. Kemana dosen-dosen itu? Kemana mereka? Mereka hanya sibuk membantu pengusaha-pengusaha sawit, karet, semua yang sifatnya besar-besar. Rakyat kecil tidak dilihat. Jangan salahkan pemerintah saja. Masyarakat yang pintar, intelektual, tidak bekerja untuk rakyat. Hanya mencari kepentingan pribadi atau organisasi dengan memperhatikan perusahaan-perusahaan besar. Ayo kita buka mata kita, jangan memojokkan pemerintah terus. Terima kasih ya, Pak, Pak Prabowo, Pak Lambro, Selamat pagi.、Okay. Selamat. Ya tambahan sedikit.、Uh, memang petani kita. Bapak, itu... halo Pak Lambro. Mau dikecilkan monitor radionya Pak supaya tidak feedback. Iya, jadi petani kita itu harus di training lah. Kami dari Sumatera itu sebenarnya dekat sekali dengan Singapura, ya. Dari Palembang, Jambi itu seharusnya itu bisa lebih aktif petani-petani itu karena Dekatnya itu sebenarnya untuk pengangkutannya sangat singkat sekali, itu cuma 15 menit gitu. Jadi pemerintah dengan masyarakat itu harus kerja sama, bagaimana supaya kosnya efektif dan bagaimana supaya sayur-sayuran itu dapat dikirim dengan segar-segar. Ini kemungkinan yang salah ya. Dan selama ini pun petani hanya menikmati apa namanya sedikit. Uh, subsidi dari pemerintah seperti k u k u dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, k e m a r i Dan yang terakhir, Pak Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. s i l a k a n Pak Agung. Saya pikir kalau dari dasarnya kan Singapura itu hanya s e p e n g g a l a n jalan, ya. Jadi sangat dekat jaraknya dengan Indonesia. Jadi menurut pendapat saya,、uh, packaging, processing, saya lihat sebenarnya sudah cukup memadai. s a pikir mungkin kenapa kita p a s a n g p a s a pasar kita turun, karena sebenarnya i u a d a l a s b u a h ide sendiri. y a kita lihatlah contoh beberapa yang terlihat di p e r m a r k e t buah-buah khususnya dari Thailand, dari mulai mangga, jeruk, terus kemudian mulai yang ter terakhir jambu, durian yang begitu terkenal, yang kualitasnya sudah semakin baik, semakin baik, dan mungkin... サラ y パイド アイランとか言わん。なあ、マンナイポア。メマンサーマンリカンハゲンバー、イシニースパマケト、ジュクマイタンドラ。パローラギンアムシンビシャドウォフルデローリスパマケト、バターヘビシャマラ。ナサダンカン、キタレビスパマケト、アストラリアンキスニジュクサン、マカウト、サト Sedangkan mereka punya duit sama kita berbandingnya jauh banget. Mereka punya income rakyatnya juga jauh banget. Menyedihkan kan gimana orang kita mau beli jeruk medan sekilo Rp20.000. Dengan gaji rata-rata sarai Rp20.000. Nah pemerintah nggak sadar. Kenapa bisa begitu? Pertama, orang ngirimnya aja mahal banget. Ya, belum dijalan di jalan di Palakin. Sampai sekarang masih Palakin. n g Palakin juga orang polisi lagi. Nah jadi ini mesti sadar. Kapan mau sadar gitu? Gila, kita tuh jauh banget. Sekarang Mangga-Mangga Thailand. トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トランプの a イトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、ト l ンプのタイトルは、トランプのタイトルは、r ランプのタイトルは、トランプのタ p a ルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トラン a のタイトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイト r は、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトルは、トランプ e l イトルは、トランプのタイトルは、トランプのタイトランプのタイトランプのタイトランプのタイトランプのタイトランプのタ minta, minta angpol a ya otomatis semuanya t e r u a mahal tuh jadi otomatis kalah saingan di samping itu, tadi pendinginannya harusnya k o n t a i n e r n y a itu ada semacam、uh, lemari es itu semacam、uh, freezer itu jadi bahannya tetap segar nah itu kadang-kadang、uh, eksportir gak mau tahu akibatnya ya kita kalah bersaing,、Makasih. terima kasih terima kasih Pak Sudibio, Pak h a r t o n o selamat pagi, pagi. silahkan、uh, sebenarnya bukan saja produk buah ya Hampir semua produktif, ya, yang pertama, ya, infrastruktur. Kita lihat saja dari satu kawasan industri ke Jakarta saja. k a d a n k a d a n g mau setengah hari, kan lucu, cuma berapa 40 km, 50 km dulu itu. Kalau di Malaysia, itu, kalau mau ke Kuala Singapura, untuk turun kontainer, mereka hitung, kalau kita hitung. hitung bulanan, nah, itu aja beda jauh itu juga permainan di kontainer saya tahu tuh depo-depo itu main di, ya saya, sengaja diperlambat supaya di offer ke depo, nanti d a p a t duit bagi-bagi yang kedua itu memang pengusaha Indonesia kita tuh kurang informasi dalam teknologi terutama dalam makanan, bagaimana m e n g a t a s i n y a itu bagaimana seribanya itu, itu, itu pemerintah harus mendukung informasi yang luas-luasnya Jangan tanya informasi, minta duit dulu. Itu yang sering saya dapat. Nah, itu sekian ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Artono. Pak Bobi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, kalau menurut saya ini, masalah utama itu di infrastruktur. Contohnya saya ya, kita nggak ngomong ke buah. Kita tuh pabrik-pabrik、uh, furniture begitu ya. Kita kalau mau kirim ke tiga toko aja di sekitar kota Jakarta, itu satu hari, Bu. Nggak bisa lebih dari empat. Kenapa? Karena memang macetnya luar biasa, ini yang harus dipikirkan. Jalan t o l macet, jalan t o l naik terus. Ya, jadi, ekonomi daya tinggi ini yang bikin buah ini makin m a h a l belum lagi teknologi. Kita lihatlah di mana-mana juga, katanya kita spesialis t e r a t Di Cina itu satu, ada satu bibit yang bisa panen empat kali setahun dengan kuantiti yang berapa kali lipat dari lokal. gitu. Nah, ini DPR memang... Menteri-menteri kemana aja t u h d i bandingnya t u h d i banding ke sana malah makan d e b e c k p a c k i n g Dan i kan aneh itu Jangan salahkan r e k o r Pemerintah itu pan utama m a r a n y a dia d e g a c k point one gitu loh Makasih Pak David selamat pagi Pak David Selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Bapak Ya saya mau ngomong apa lagi ya Karena Ya selamat pagi Saya mau ngomong apa lagi karena semua sudah bicara seperti itu Memang menyedihkan, gitu. Dari mulai, kalau boleh dibilang, dari mulai petani sampai dengan menterinya, sepertinya tidak ada、uh, fokus atau pemikiran yang lebih terarah untuk mengatasi masalah ini. Satu-satunya yang bisa melegakan hati, untungnya kita kirim TKW, TKI masih murah, Bu. Jadi, ya itulah kompensasinya, jangan sampai kita nanti、eh, TKI, TKW jadi terlalu mahal juga. Jadi, nanti apa yang bisa kita... ini kan gitu selamat pagi terima kasih selamat pagi Pak David Pak Edison selamat pagi selamat pagi Bu. ya s i l a k a n ya memang kalau Ibu bilang saat n g prihatin ya prihatin prihatin prihatin jadi memang kebetulan saya dari kampung jadi sejak kita mengolah sawah atau k e b u n itu sudah high cost ada duit tidak ada pupuk ada duit パリパジョン Uh, yang pertama itu adalah、uh, sama kita lihat、uh, secara g e o g r a f i Indonesia ini mana n g dalam pembicaraan yang p a l i n baik Pak John?、Ya. Mohon dikecilkan saja monitor radionya Pak. Ya.、Uh, yeah. Yang pertama yang mau kita lihat adalah、uh, secara g e o g r a f i Indonesia masih m a s i negara yang paling baik.、Uh, kalau kita mau berbandingkan dengan negara yang lain, jadi mana sih mereka hanya n g punya dua i ini. Itu d a l a u d a r i s i s i konsumen, Tuhan dari dulu itu sudah, sudah sangat menyayangi Indonesia ini.、Ya. Tuhan sudah, sudah, sudah dari dulu memanjakan kita, m e l i k a t Indonesia yang sangat makmur. Tapi karena memang、e, kualitas kita makin ya. Atau memang apakah memang、e, kita sudah d i t a k b i k a n menjadi negara yang a a n y susah untuk berkembang? Atau memang ada harapan untuk ke depan?、Ya. Jadi, karena kalau kita berbicara masih ada harapan, guys, untuk ke depan.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 トリマカシカマリーパジャンディンクラヘッパー・ウディ Cuman d i s a k a s i h a n d e lo sama negara-negara lain kita. Jadi ya cuman bisa ngeliatin aja i t u aja makasih. Sudah o n d e l i n e bapak Freddy selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak. Ya kebetulan kita punya kebun buah di Bohorok, tuh di Sumatera Utara. Kita tanam mangga ya.、Mm -hmm. Dan juga ada beberapa kebun sawit. Nah itu yang masalah utama itu adalah、uh, kita nih kalau bisnis di sini kita mesti bagi Pak RT, bagi... ...ketua rukun ini, rukun itu... ...belum lagi kita mesti kawal... Te, ...minta TNI kawal, polisi kawal... ...supaya jangan dicuri orang... ...jadi di sini banyak sekali biaya-biaya siluman... ...itu yang bikin harga kita itu sangat tinggi... ...dimanapun sama, sangat tinggi... ...nah yang kedua, masalah pengiriman... ...yo coba lihat kalau ke pasar... ...yo lihat itu caisim yang import dari Tiongkok... ...atau dari Taiwan... ...sama caisim yang ditanam di sini... ...segeran mereka... ...jujur saya juga agak takut kalau terlalu seger... ...karena banyak kimianya, tapi... Gimana ya? Disini punya tuh memang serba kalah. Makanya pemerintah harus menggalakkan lah. Hukum itu nomor satu disini. Hukum ditegakkan, jangan sampai orang、oh、yang bukan haknya dia, dia menuntut haknya dia. Ya, terus juga infrastruktur dibenerin. Saya kira itu yang paling penting, baru negara kita bisa maju. Kalau enggak, mas, capek lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fredy. d Bapak Cipto, selamat siang. Halo. Silahkan komentar Anda, Pak. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama itu adalah memang betul infrastruktur itu perlu dibenahi ya. Jadi, gak usah jauh-jauh, gak usah ke Singapura dong. Dari Jawa Tengah ke Jakarta aja itu, wah, infrastrukturnya udah jelek gitu. Jalan-jalannya itu bagaimana? Mahal. Apalagi gak usah ke Singapura lagi. Kita ke Medan aja ya. Atau misalnya gak usah tau e r l l j a u h ada kelampung atau ke Kalimantan, itu aja udah. rusak dari sana ke sini atau dari sini ke sana. Nah ini semua tuh memang、eh, pr dari pemerintah sekarang adalah cara mereka untuk transportasi ini yang paling penting karena buah itu kan dia nggak bisa lama-lama bu. Apalagi、hmm. d i a juga nggak bisa panas, nggak bisa pengep, nggak bisa lembab, itu cepat busuk gitu. Nah itu memang perlu suatu infrastruktur dan cara yang betul gitu untuk Mengelola Ditingkatkan kualitasnya y a k a tak n usah orang Singapura Orang saya aja kalau memangnya Kualitasnya jelek juga n gak g mau beli y Apalagi kan a orang Singapura Nah itu memang kalau kita mau Lebih baik ya kita harus Tingkatkan kualitas dan pemerintah Harus mendukung semua Infrastruktur apapun Itu namanya y a Itu harus didukung dengan cara-cara Yang benar coba deh Mudah-mudahan Indonesia ini Uh, hari kedepannya lebih baik lagi, terima kasih. Bapak Rois, e l a m a t siang. Selamat siang. Silahkan pak komentar anda. Iya, bagaimana mau efisien, p a k pengurinya gede nya kayak gitu, korupsinya di mana mana. Iya, bagaimana bisa efisien, begitu ya? Terima kasih. Terima kasih. Bapak Hendri, selamat siang. Halo. Iya Pak, silahkan k e m e n t a r a n n y a s e l a m a siang Iya, silahkan Pak Iya, Ibu saya setuju sekali dengan pendapatan -pendapat sebelumnya Memang infrastruktur kita ini sekarang paling buruk i t u Bu、uh, Coba, nggak usah lihat sampai ke Singapura Atau ke mungkin yang tadi ada Jawa Tengah Lihat aja di d k i Jakarta yang Ibu, namanya Ibu Kota Dari pemerintahan dulu, Soekarno, Soeharto sampai sekarang Mana ada yang paling buruk、uh, jalan bolong-bolong semua kayak begini d i t a m b a l n y a asal-asalan aja Ya menurut saya memang pemerintah pemerintah a n sekarang itu do n a t i n g gitu Bu Nah itu aja komentarnya Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Bapak Ali Selamat siang Bapak Ali Halo、I ya. Iya silahkan Pak komentar Anda Ini ya cuma saya ingin ngebutaran s aja ya Kalau semester saya di sebuah pelabuhan yang ekspor gitu ya tentang Ya kayak APCG itu ya Kalau ngurusin barang itu i n i ada tanda terimanya, DPS masa k a y a di airport itu ya, kalau p a s loading juga ya.、Mm. Kedengenan kita kan kalau ngirim barang mesti ada perinciannya ya. Tuaja banyak pengutanya ya k a dari depan dari pas masuk sampai s a t pam, selesai u l i sampai krania e kan itu kan e n g a k i s t i s e w a ya. Jadi tuaja lah. Halo selamat siang Pak Gilbert.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 jam tiga sudah pulang、ya. tidak memikirkan semua ini sama sekali ini harus dipikirkan ini kan ini kan satu kerja satu, satu kerja harus suat u apa ya kerja keras ya dari pemerintah kenapa bisa menyusut sedemikian besar tiga puluh persen ke enam persen ya infrastruktur sudah nggak usah bilang memang infrastrukturnya b a n j e l e k ya terus masalah pendinginan storage juga saya rasa tidak memenuhi tidak memenuhi standar jadi buahnya sudah tidak segar gitu ya. Uh, tapi yang perlu dibenahi adalah Kenapa bisa begitu Cari, tahu Ya,、yes. gitu aja, terima kasih Ya, s i l a k a n Pak Hari Ya, itu Ya, kita Setiap, setiap, setiap hampir s e tiap hari Saya tuh mendengar uh, uh, Seperti ini ya Di pemerintahan apa, -apa. Saya sampai berpikir Bangsa kita ini siapa sih Yang mem memikirkan untuk Bisa m a j u Kalau kayak gini-gini tuh dari zaman Merdeka sampai sekarang nggak ada yang mikirin gitu. Saya bingung nomor satu juga apakah sudah tahu ya yang nomor satu di atas s a n a apa terlalu tinggi gitu. Jadi nggak bisa ngelihat sampai yang ke bawah gitu atau n g a k e r t i saya gimana nih mau mau maju bagaimana caranya bisa maju seperti negara-negara tetangga kita gitu nggak ada yang mikirin. Bangsa kita sendiri itu g e d e r a yang memikirkan. Apakah harus bangsa lain yang memikirkan bangsa kita ya? Ya terima kasih. Ya terima kasih Pak Hari, Pak Imam. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Andre. Ya selamat siang. Silakan Pak Andre. Ya, bangsa kita ini udah jelek ya. h a n g a mikirin keuntungan aja terus ya. Gak m a u m i k i r i n kualitas. Kualitasnya nggak m i k i r i n Di dalam negeri aja juga bodoh mahal anak. Kualitasnya nggak ada semuanya buruk. Itu aja bu, itu aja pak mal s i Ya terima kasih Pak Andre. Ya Pak Imam, selamat siang. Halo. Ya silakan Pak Imam. Yang pertama p e r t a n g g u n g jawab ini adalah Departemen Pertanian. Jadi dari teknologi pangan, dari mekanisme p e n g o l a h a n pertanian itu sendiri, mereka itu departemennya cukup besar k a n a u r y a w a n n y a juga banyak itu n g a p a i n aja gitu loh. Bab-pua i m p a r depan mata kita j a t e itu kenapa tanah kita subur dan d i b a n f a a t k a n Kenapa nggak kirim-kirim orang ke sana untuk pelajarin masalah itu penyebab-penyebabnya gitu pak. Jadi ini yang pertama m i s a l a k a n adalah Departemen Pertanian pak. Terima kasih. Halo selamat siang Pak Juni. Ya, ya silakan dengan komentarnya pak.、Uh, biarkan apa namanya rakyat itu berbisnis secara apa ya? Secara alamiah. Karena begitu pemerintah ikut campur, begitu akan terjadi biaya tinggi. Aparat itu hanya memikirkan apa yang menguntungkan buat dia atau kelompoknya, tidak memikirkan masyarakat. Itu aja, Pak. Ya, selamat hari, Pak Budi. Iya, bu. Yang meja gini, bu, itu bukti bahwa memang Indonesia di pasar persaingan global. Sebenarnya belum siap Bukan hanya masalah infrastruktur Masalah kebijakan, tumpang t i n d i h Masalah peraturan pemerintah Dengan cara ada、ah, ekonomi daerah Juga tumpang t i n d i h Jadi sebenarnya memang Indonesia belum siap dalam persaingan global、It、Termin bagaimana Cina yang、eh, Lokasinya lebih jauh dari Singapura Bisa masuk ke pasar Singapura Sementara kita Jauh lebih dekat daripada Cina Malah gagal Nah Kita juga di dalam negeri sebenarnya bas diserang oleh produk-produk Cina. Sebenarnya kaya, seperti kayak menteri perdagangan yang n gak g ngerti dagang ngurusin dagang. Jadi m a k a l u k n y a bukan lagi masalah infrastruktur, lebih ke arah orang yang n gak g ngerti dagang ngurusin perdagangan. Terima kasih. Oke.、Okay. Selamat sore Pak Leo. Selamat sore Ibu. Ya silahkan Pak Leo.、Uh, bukan hanya harga sayur yang lebih mahal, lebih tinggi, di setidaknya kalah saing gitu l o h Bu. Terima kasih. Iya.、Yeah. Mas Wandi, selamat sore Ya, selamat sore Silakan Pak Jangan marah diganggu sebentar Pada intinya Kita harus bisa bersaing Dengan negara tetangga kita Apa penyebab kita n g g a k bisa bersaing Coba kita Diskusi dengan Fakultas Institut Pertanian Di Indonesia sangat banyak Itu harus didukung Oleh pemerintah Supaya Semuanya bisa Berjalan dengan baik Gitu Jadi Kalau memang sekarang belum saatnya Saya suka makan sayur Sayur kangkung Nah i kita bagus Apa sih kangkung kita kecil misalnya Kangkung di Cina besar Kenapa Ya kita belajar lah Dibanding ke Cina Ke Malaysia Begitulah Jangan marah ya Selamat sore Oke Ya、okay. yeah. Kenapa mesti marah Bapak? Enggak dong Terima kasih banyak karena Anda sudah berpartisipasi ya Pak Yuda selamat sore Selamat sore Bu Ya s i l a k a n Pak Yuda、ah, Itu masalah b i a y a produksi Kunglinya itu Bu Itu aja kayaknya Kalau itu Bisa dikurangin Korupsi s e g a l a m a c a m Pasti harga Indonesia lebih murah Terima kasih Oke、okay. Selamat sore Pak y o n g k i Ya itu yang k o m e n t a r Sayunya m e s i i berada di Cina Berada di mana Itu orang n g gak ngerti、eh. はい。